Kimber Dara Ne yakışan kalırsan pasukan Yeo jangan beli visi bajakan ya beli visi di original perdana rekod jangan lupa subscribe channel favorit perdana rekod Surabaya mater sembah nu Subscribe channel favorit perdana Rekod Surabaya Matur sembah